kenapa kamu mau ke mandi basah kenapa? yang cewek-cewek dari tadi loh dari tadi minta salim gak takwae takwae jentikanku tok nyonyo nyo, mantap awas atek nakal tak jiliti siji-siji nanti